Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, Cak Nun. Tadi sampean itu tak panggil ustaz diketawain itu, Cak. Sampean enggak ustaz ya? <tapi, tapi kok tahu tadi tahu surga itu ya, yang hafal Quran masuk surga, yang ditahan neraka sampai malaikat bingung kan itu kan? padahal beliau itu Ustad karena Ustad itu kepanjangan urusan surga tanyalah dia kalau kalau saya itu cuma dai jadi tidak iso gitu kira-kira begitu kan kira-kira begitu kan kayak yang nene nene nyari nyari nene sesuatu kau cak nun gitu gulaan-gulaan ya ibu-ibu ah. bapak sekalian saya kebetulan jadi ketua MUI yang ditunjuk gitu ya betul saya ini ketua MUI waktu saya tinggal di mergangsan tiba-tiba ditunjuk oleh Pak Haji Sukemi tadi yang Su itu artinya baik kami tadi apa Ustadz? oh kimia jadi. Kalau anak-anak artis-artis itu chemistry, wah oh, kira begitu ya, cheming. Nyuri saya pak kiai, nah kira begitu ya. <laughs> Jadi itu saya dituju, ya cuma saya di tingkat kecamatan. Sebetulnya di atas saya masih ada tingkat wilayah, kota juga ada. Beliau ada bapak kiai Kamalutin Ingrat pak musin beliau ini sekretarismui wilayah gitu ya nanti kalau saya salah allah singgluruskan maksudnya begitu loh ya <guluh> saya masih bisa berlindung kira-kira kira-kira begitu maka dari apa yang disampaikan tadi yang terakhir ini loh saya sampai pusing ini fatwanya gimana kira-kira begitu kan yang terakhir tadi loh pak cak nun pak barman itu jadi ini besok saya akan pikirkan fatwanya gimana ini kalau nun kira-kira begitu tapi yang menarik dari lagu tadi, ya satu kota santri perdamaian, terus yang paling akhir tadi lo, perahu layar itu saya tidak bisa mengartikan ini. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan Cak Nun bisa mengartikan itu di sini lagi. Mau baca? Tuh lo cak ini cak. Saya tidak mau ista Allah lo cak ini, cak. <laughs> Jadi saya berpikir tadi kalau bisa cak donada di sini begitu banyak saudara kita di sekitar kita di sana sini bisa menyatu damai tentrem, ya orang orang yang bergerak pantatil lo cak. Nenggeser. Saya pahami itu saya nyusah bu ya saya belajar dakwah kan baru beberapa saat saja. Tapi saya coba dalami dakwahnya Jeng Sunan Kalijaga ya, ya. Betul Ustaz ya. Saya, lagi saya suka memanggil Ustaz karena guru beliau itu kan. Yang lebih tinggi lagi Mursid kan kira kan? Oh, gitu, kan. <laughs> Jadi, gitu. Jadi saya pahami beliau Sunan itu membawa tradisi Jawa yang digunakan untuk mengajak orang Jawa yang dulu katanya tidak Islam bisa masuk Islam. saya coba pahami masjid-masjid kuno di sekitar kita itu, depannya mesti ada sawah kecil. Betul enggak itu? Itu kenapa? Maaf saya berdiri nih. <tuh -tuh>. <WWE> eh, orang salam menanyakan saya ini dikira alumni Timur Tengah set. Padahal saya cuma alumni Timur Timur. <laughs> Jadi depan masjid itu mesti ada pohon sawo kecil. Kenapa itu? Itu bukan berarti kalau imam sebelum ngajak sholat dia menghadap ke belakang sawu sukufakum pisola. Wow jaluk sawu. Jadi kira, -kira begitu, kan? <laughs> Seperti tadi kalau jogja itu jog, ya, <laughs> solo, so, lo, <laughs> gitu kan? Dekan saya disuruh rekam semuanya toh. Ya maka ya tak ureh dari depan gua no. Jambiroh kita selesai Ayo Subuh. Yowisakarap muak, gua mulai sike. Nenana. No, no. ya, Kenaak gua sedang antuk. <laughs> Sampai mana tadi? Ya. Sawo kecik. Kenapa sawo kecik? Kok orang sawo sing manis gede-gede ke? Karena kalau sawo gede, engko jamaahnya tadi imamnya kepanjangan. Qairil mauntu bi alaihim wa al-pallin. Iki ora salat. Terus bismillah alif lam mim terus sampai surat al-Baqarah 286 saja. Padahal ada sahabat yang juga ya pernah nabi salat begitu. Sahabat ayat 20 dikiranya sudah berhenti. Ternyata sahabat juga sama kali sampean. 20 ini kelihatan Rasulullah sudah selesai ini, sudah hancang hancang mau rukuk kan. Ternyata dilanjutkan lagi sampai 40. <laughs> dilanjutkan lagi sampai akhir surat Al-Baqarah setelah selesai surat Al-Baqarah lanjut lagi surat Ali Imran, selesai An-Nisa. Coba kira-kira kalau jamaah mergangsan begitu kira-kira mejite sesuk kebak rayen. Imamnya kira-kira sesuk dipesen meneh mboten iku. Wis kapok tenan kira-kira. Nah jadi kira-kira Jadi itu tadi ke, Kalau sawo itu besar Kok imame panjang Kira-kira sudah -kira menunjukkan Buah sawo yang mengelempari imam Kira-kira begitu kan Nah karena ini sawo kecil Maknanya apa itu? Sarwo becik na'arab lebuh teng masjid yes. betul, betul ya? Yeah. Nah Tepuk tangan untuk Cak Nun Bukan untuk saya Nah, orang di beliunya yang menghiasi nah, kan begitu bahasa Inggrisnya menghiasi apa? Ya, yes, gitu. terus kalau jendengan itu kalau ke masjid demak siapa yang pernah wisata rohani sembilan wali itu betul tak? Omahmu ke lo kan? umahmu ke lo kan? Nah, jadi ngomong itu cuma mempertajam aja kok di sana itu ada Gapuro Gapuro ini apa? dari bahasa Arab cak, ya gapura Di sana itu gapura, tiang yang kanan itu gambarnya burung. Yang kiri gambarnya bulus. Kenapa burung? Kenapa bulus? Coba siapa yang asli Jawa? Enggak ada? Mana? Oh iya. Ah, Jawane ngendi? Oh dudukoh, saat ni kita sekolah tak kau ni promo Inggris burung menopak. Nah tereng jawo nak ni ni ni ini tereng jawo. Promo burung menopak bah. Nan ah boten ni gunung oh gunung ni ko bah ah pak si burung burung wah oh. segi sa tak wane duit ah kuki lo mungkin jaluk bapa ing ya duite ah, boten ni Ku kilo, itu dari bahasa Arab loh. Ku jagalah, kila ucapan. Jadi na Arab melebu masjid ini ku nikin he ni ku orang USA metu. <tik> USA <itu> apa betul? <tik> Enggak kalau beliau tadi kan Iku ramis, ikut misoh ramisui. Bener. Ngetok ke betul eh, kalau saya tak mahalik kok button ni ku nengin apa USA gitu eh USA ni ku Ungaran salah tiga Ambarawa pak ngetok nah, terus yang sebelahnya apa pak bulus Iku pelbune ganti alus maka masjid-masjid dulu itu apa nih Pintunya itu pendek-pendek, enggak -pendek. ada yang setinggi 2 meter Betul, betul, Pak? Kenapa ini? Melebuhnya ganti munduk-munduk Kan tidak tahu? Terus, biasanya nak menjelang Ramadan ini Panganan sing disuguhkan apa? Kolak, apem, ketan Itu mananya apa sih? Cak nun ya? Benwarak jadi ini kolak itu sang kholik pencipta apem itu minta afun ketan itu dari kotoan menungso itu kata salahnya mangka minta afun kepada sang kholik itu makna sebetulnya cuma masyarakat kita yang terjadi sekarang setiap bulan sahaban ya membuat tiga makanan itu maulah bela ngerti maknanya yang penting warak kan, kan jadi kan ya jadi maka saudara-sariko -saudara sekalian kita di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mergangsang cak non saya tuh bingung cak pada saat ditugasi jadi Majelis Ulama Kecamatan ini gaweane oh ya yang bisa saya lakukan apa ini? Kalau dewan masjid punya masjid. Nah, saya punya apa? Yang bisa saya punyai adalah semua yang ada di sekitar saya untuk bisa menyatu. Lah cara menyatukan ini apa? Ya kumpul bareng begini ini. Maka saya sekalian saya sangat senang sekali pada saat malam hari ini karena apa? Pendopo ini penuh, mungkin jalan itu juga penuh. Betul enggak? ya penuh jalan nih gua. Nah, oh, kalau nggak ditahan di sana, penuh nabane, mobilnya gitu. Maka ini yang saya create pertama kali saya ditugasi menjadi MUI kecamatan ini, saya ingin menyatukan semuanya lembaga dakwah, ada DMI, ada IPHI, ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau saya sendiri, bukan Muhammadiyah, bukan NU. Saya Muhammad Dino. Eh. Islam gitu kan? Kita harus satu gitu karena kesatuan inilah yang sebetulnya akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Saya coba lihat ini, gamelane Cak Nun ini kan beda-beda itu ya. Ada gitar, ada gesek niku apa jenenge? Iyalah. Ya pokoknya gitulah gitu ya, ana sing sampe mentul wis dikepruki terus niku. Apa ora itu kondone kan? itu mentul dikepui terus gitu kan tambah gede ini kau orang tambah gede-gede mentule ya mendingan itu dipukul dengan begitu rupa ya dipukul begitu rupa iramanya luar biasa sampai Pak Parman tadi luar biasa Insyaallah mau dikontrak canun Nun jadi penyanyi yang berikutnya nah ini luar biasa ibu bapak sekalian maka ini satu hal yang luar biasa bagi saya ketemunya Umaro ulama umat menjadi satu kesatuan di sini dan mudah-mudahan kita menjadi satu kekuatan yang besar membawa satu peradaban baru di kita tapi peradaban yang rahmatan lil alamin gitu kan maka apa simbolnya itu adalah masjid Al-Mustaqim itu sebagai pusat untuk menyatukan semuanya ini karena nyun sewu Cak saya sampaikan mui kecamatan, dmi kecamatan, iphi kecamatan ini adalah lembaga yang tidak punya kantor. Tapi enggak punya kantor tetap punya aktivitas, maka kemarin ada inisiatif bangun masjid ini mudah-mudahan jadi sentral. Saya pikir itu menjadi satu think tank-nya pemikiran kita tentang bagaimana Islam kita bisa rahmatan alamin di sekitar kita ini. Saya kira begitu, Cak. Bundelannya mudah-mudahan salah bundelan saya ini terima kasih maaf segala kekurangannya eh satu saya sampaikan ini karena amal jariah dari ibu bapak sekalian total terkumpul infak malam hari ini 5.325.000 rupiah mudah-mudahan ini semua infak yang bapak ibu berikan untuk menyelesaikan musola kita itu ini sudah komitmen bersama mudah-mudahan mushollah yang baru 90% itu dalam waktu singkat nanti bisa selesai dan akhirnya bisa kita manfaatkan untuk membangun kehidupan beragama semakin baik khususnya orang islam dan kita memilih peradaban yang luar biasa dengan membangkitkan masjid-masjid di sekitar kita menjadi masjid yang percontohan dan makmur, kita memakmurkan masjid dan mudah-mudahan dimakmurkan oleh masjid. Contohnya apa? Air bekas wudhu dikumpulkan jadi apa? kolam, dimasuki ikan lele, nanti setiap tiga bulan kita bisa pesta dengan jamaah makan lele. Insyaallah lele kalau dikasih air wudhu, lelenya nya semua. dan menurut penelitian di Jepang ibu yang sedang hamil makan otak lele insyaallah anaknya cerdas. Kayak lele Tapi kebanyakan kita kalau makan lele kepalanya dibuang akhirnya dimakan kucing maka yang pinter kucingnya kira-kira begitu termasuk juga sudah sekalian kita masih punya persoalan kenapa korupsi kita banyak, seringkali kalau saya ngisi seminar ditanya Ustadz kenapa Indonesia banyak koruptornya, oh maaf sudah sekalian itu salah dungengnya karena waktu kecil dia di kancil nyolong timun maka gede-gede jadi kancil kabeh maka besok putra putri kita dungeng ngono kancil sedekah timun mudah-mudahan menjadi orang yang Ahli Sudhakoh, kata Cak Nun tadi, kalau orang yakat itu kan kewajiban Tapi kalau sudah infak, sedekah itu kemuliaan ya, ya. Nah, kemuliaan Karena sedekah itu luar biasa, bisa menyelesaikan masalah Enggak usah panjang karena sudah jam 12 Oh belum ya, ya. oh belum kurang maksudnya kan Kan seperti jendingan tadi kan lagunya Nabi Muhammad itu usianya 60 Nah ini kalau orang Arab, orang Arab protes nih kok Pak 63 ditambah 3. Gitu kan? Telur. Hah, ya telur. Nah, telur. Pak, Pak kan punjul 3, nggih punjul 3. punjul 3 Pak Bapak Mustaqim tahu enggak punjul? Punjul. Oh, enggak tahu beliau ya. kan. Bahasa Arabnya itu al punjul Ya, kayak gitu ya. Uh ya, saya kira begitu. Terima kasih atas segala partisipasinya dan, dan maaf segala kekurangannya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali ya menemukan ketua MUI yang sangat kultural ya sangat tawadhu secara nurani dan sangat kultural bahasanya dan seluruh seluruh kalimatnya menjadi bermakna karena tawadhu hatinya. Jadi dalam struktur keulamaan tidak ada vertikal, Pak. Kalau birokrasi pemerintah ada presiden sampai ketua RT persiduan lebih tinggi kalau ulama, dalam bidang keilmuan tidak ada justru yang harusnya mengajar TK itu profesor e, karena ulama itu satu sistem nilai yang berbeda dengan birokrasi dan konstitusi dia terbalik bahkan gitu loh semakin dekat ulama dengan umatnya, semakin tinggi tarojatnya sebenarnya begitu nah jadi Alhamdulillah, nah ini Kiai Kanjeng menyiapkan hadiah khusus untuk panjenengan hadiah khusus karena beliau ini leluhurnya non jauh di utara sana itu satu-satunya bangsa yang disebut oleh Rasulullah utlubul ilma walau bisin orang utlubul ilma walau bil jawiyah orang yang disebut di Cina dan di Cina itu sesungguhnya sejak dulu sudah menyatu dengan kita dan penyebar penyebar Islam di Indonesia lima enam abad yang lalu itu sesungguhnya adalah seheh seheh dari Cina Setiap raja Jawa sejak abad ke-7 itu punya penasehat tiga dari Cina, dari Istanbul sama dari Roma atau kadang-kadang dari Persia. Jadi beliau ini ya agak mirip Gustur karena Gustur jancane ya turunan Cina. Ning ora ketok kae giyep ora mergo jancane sontel kan gitu. Nek nah, Gustur Nah lagu-lagu disiapkan oleh beliau untuk puncak acara kita. Terus begini eh uh, sawo cilik apa meneh yo bulus itu, itu, itu ini nek wong Jawa dhewe wis ora kelingan lho berarti beliau berasal dari tempat lain yang justru bisa mengapresiasi Jawa kowe ngerti ra sing seneng duren wong sing ning kebone ra ana duren nek wong sing ning kebone ana duren malah ora seneng duren jadi kalau Islam di Mekah itu wong wis ora terharu karo Islam ya ra Walani kelakuane kaya ngono kae wong Arab ya toh. Lan sama Islam itu luar biasa cintanya karena kita jauh dari duren. Maka duran itu makanan terenak, Islam itu makanan terenak karena kita jauh dari Ka'bah. Suatu hari saya ingin menyatakan kepada Anda Greenwich Mean Time akan berubah pusatnya waktu satuan waktu di bumi ini adalah Ka'bah. Itu menurut perhitungan kosmologi yang benar kemiringan bumi katulistiwa terus ada garis itu pusatnya nanti Kak Ba sekarang di London Selatan karena yang menang perang pada pada waktu itu di Eropa adalah Inggris Padahal Perancis juga bikin, tapi karena kalah perang akhirnya bikinnya titik nol dari waktu yang kita sepakati secara internasional itu di London Padahal kalau sampai ngitung benar, Sabah Samawat dan tujuh lempeng langit dan tujuh lempeng bumi itu pusatnya di Mekah Jadi enggak main-main Allah itu bikin Mekah itu enggak main-main Ah, tapi sekarang karena anda tidak berkuasa, anda disuruh nek Yamenegi jamrolas sakit rute. Karena sebenarnya nanti akan ada perhitungan waktu berdasarkan pusat bumi yang ilmiah, yang rasional, yang memang faktual, yaitu Ka'bah. Sakit ngalah rapopo mulane Wongjoewo Oppo senge, induwe filsafat ngalah tidur makasane. Dan saya senang sebagai orang Jogja, karena orang Jogja ini ahli ngalah. Balbalan tidak boleh sampai menang kita juara PSSI tahun 1938 dan jangan sampai kita menang lagi secara nasional itu akan menyakiti hati saudara-saudara kita di mana mana maka PSIM, PSIS, Bersiba, segala macam itu sengaja dengan penuh kearifan jangan sampai menjadi juara nasional maka kipernya, penyerangnya dididik secara khusus apresiasi terhadap para pemain yang lain demi silaturahmi nasional. Kiper Bantul diserbu oleh misalnya Persema gitu ya. Itu si kiper itu menghayati, "Wah, oh, ini jauh-jauh dari Brazil ini." <SILENCIO> itu ibunya nonton di sana, dia setengah mati latihan, setengah mati cari makan dari Brazil ke Indonesia. Masa mau memasukkan, kita halangi, ndak baik. <SILENCIO> Maka kipernya nginggir, "Monggo, Mas, monggo." Ah, gitu. <SILENCIO> itu makanya Jogja emang luar biasa ngalah terus tuh jani ya kalah jani ya ini secara apa-apa lah mau ngibur diri kan gitu oke okay. terus saya seneng sekali saya seneng sekali dengan sanepan-sanepan beliau tadi ngomong jawa wis lali wis lali nek mantenan ono janur gitu asal usul asal usulnya udah itu janur jenengnya sejak Sunan Kalijoga disebut janur karena yang datang di tempat pengantian itu adalah cahayanya Allah ja anur. Janur. Ja kan ngono. Kuwi ana asal usulnya kabeh kuwi takono Junaiti nek ra percaya kowe. Almarhum ya toh. Oke okay, banget, banyak sekali. Semar ku samar buah dari kebaikan, nek Bagong Bago, Petruk Fatruk ya toh, nek Gareng Gairon. apa meneh wis? Apa oh, bang Jawa gig sembarang dioda adik gaduh dan memang tidak ada sesuatu yang tidak gaduh, karena Allah Maha Kuasa. Apa saja berkaitan dan bertauhid ke satu titik yaitu Allah Subhanahu Wataala dan pekerja kebudayaan untuk itu adalah orang Jawa. Benar-benar orang-orang orang-orang ora, ora, orang Arab, panjang bang Jawa gig ampuh tenat. Maka tidak perlu ada nabi di sini. Nabi sapi abek abek. Maka tidak ada nabi jenengi karjo porano atau ini sahad hati lucu wazadu anna karjo rasulullah adhani nyurpiye wazadu anna karjo rasulullah tapi itu ini malaikat do <laughs> amulani rapopowis DKI, kanjeng Nabi Muhammad di Arab, itu pun sama Allah disembunyikan dalam rahasia. Beliau itu turunannya Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Siti Hajar adalah orang bukan asli Arab, maka dia cari-cari air pulang balik sampai tujuh kali, sehingga sekarang diabadikan menjadi sa'i kalau kita haji dan umroh. Karena dia bukan orang Arab asli. Dari manakah dia? Lambo. Senengnya Hajar lah. Cepat di daerah Swahili, Afrika ada orang kata hajar, raona Di Rusia, hajar, raona Bahasa Inggris, Latin, raona, hajar Singgara kita memang Jawa ki hajar, Dewantoro Macam-macam di hajar Guru menghajar, sangat akrab kata hajar Jadi saya ingin saya Nek suatu hari terbukti oleh sejarawan bahkan yang Nabi Janjane turunan Jawa Ojo nesewu Aku rangarani ya Jangan dibilang saya bilang bahwa Rasulullah turunan Jawa, Jawanda. Cuma suatu hari, kui ikutu siap-siap, ya. Soalnya, nek dolog kelakuannya, perilaku kanjeng nabi, ya memang pantasnya kau yang menunggui wang cowok. Orang orang kok tawat tu? Nek berjalan seperti menuruni bukit, menundukkan muka terus, tidak pernah tertawa lebar-lebar atau cekakaan, ya tu. Kui wang cowok, kui pria aja kau yang Nek orang-orang perag orang kau yang Nah, tadi ojo oh, kaget loh ya nek suatu hari terbukti loh ya. Gitu. Saya cuman makanya beliau nenek moyangnya imigrasi ke sini. Gitu loh Karena Rasulullah tidak akan menyebut nenek moyangnya sendiri, maka beliau menyebut orang yang paling dihormati tetangganya yaitu Utlubulima walau bisin kalau dia menyebut walau bil Jawi ya rapenak penak wong kui wek, -wek kan gitu kan gitu. Kan? Iki ya kurang ajar iki nek diterus-teruske ya Aneh ya monggo saya cuma merangsang penelitian supaya kita tidak ngeklaim klaim ayo digolai bareng-bareng Mari kita pahami sejarah secara objektif sebenar-benarnya Makanya para dai, makanya ada majelis ulama mudah-mudahan itu bisa memandu para dai, para mubalik Para apa lagi pak? Mubalik, Mubalik, Ustadz Dai itu artinya orang yang memanggil Mubalik orang yang menyampaikan nah, Menyampaikan itu tabliran ya. Ada lagi makna balik yang artinya misalnya, Innaloha baligu amri Itu artinya bukan Allah menyampaikan urusanmu Allah menyampaikanmu Ke suksesnya urusan yang kamu sanggah itu Itu namanya Innaloha baligu amri Surat Al-Tolak ayat 3 ya. Jadi mudah-mudahan Allah menyampaikanmu Kepada sukses urusan-urusanmu jadi mubalik tugasnya bukan hanya menyampaikan ayat dan kebenaran. Tugas yang mubalik adalah mengantarkan umatnya menuju pencapaian kebenaran. Itu makna maksimalnya, makna minimalnya adalah yang penting harus tak ngomongin lho karena gue lho ya. Gue ngelanggar poro sak karep mu. Nah yang maksimal adalah dia mengantarkan benar. Jadi nyun sewin agak, agak sedikit ustadznya ya. Karena dari dulu Pak Pak Yai, dari dulu tahun 60-an sampai tahun 2010 ini, itu yang namanya tujuan pengajian Ki Podo, Anggurono pengajian mesti judule untuk meningkatkan iman dan takwa. Kebiendra ratau meningkat. Bentawan kui terus judule di semester CCI terus. Karena apa? Karena mu baliknya menyatakan aku sudah menyampaikan loh itu toh. Nah, kita tingkatkan sekarang bukan hanya menyampaikan, Pak Mubalig, tapi antarkanlah umat menuju kualitas yang lebih tinggi sehingga tercapai urusannya secara ridha Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Ngono kira-kira. Dai memanggil mubalig menyampaikan atau mengantarkan untuk sampai. Terus ada lagi nek kiai dudu cara Arab. Kiai ku mah ya kuwi mau. Ya Nek ulama dari Al-Qur'an, nek ustad itu panggilan biasa kaya nek ning kene Kang. Mas Pak, Cak, Gu, ya itu ustadz itu bukan panggilan keagamaan ustadz itu adalah panggilan untuk menghormati orang yang lain yang agak lebih tua disebut ustadz. Sesama orang Arab memanggil ustadz yang akrab, sesama orang Persia memanggil ustadz yang akrab di antarnya. Jadi, nah aku dipanggil ustadz, di jangan-jangannya ya yo. yo ngerti karpet neng yo. Untuk apa pak, pak? Singkatannya pak ustadz mau uh. urusan surga, tanya dia. Ah, dia hadir anyar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ya Allah, ya Allah, ya Allah, malam hari ini luar biasa. Tadi malam di Malang itu ada kegelisahan gini ya, saya ceritain dikit aja. Orang Cempas di Malang itu kerenggane banget, Pak, antar aliran, Pak. Di Jogja enggak. Di Jogja lebih santai karena lebih pinter, lebih mengendap. Di Malang itu di masjid itu tiap hari bertengkar. Tentang keputusan VK Jadi kan Islam itu telo terus ditafsirkan jadi gethok lemot apa lemot apa lemet alah jan nek lemot lak yo ya. gripe apa-apa itu kan aliran-aliran yang beliau mengatakan Muhammad NU tadi itu kan nggon gethuke kudu nggon telone yang harus disampaikan ke, oleh oleh kiai kepada umatnya adalah mengenali telo ojo dipeksa mangan gethok kan gitu nah selama ini ustad-ustad banyak bawa aliran tidak ngasih tahu telonya tapi langsung disuruh umatnya disuruh makan gedok begitulah aliran-aliran yang terjadi sekarang nah di Malang banget lagi kerengan soal ngene lagi kerengan pak iku, wah ini ada 6 aliran ya pak oh ada itu gini nah itu 7 berarti yang pertama kan normal kayak biasanya as, begitu sampai wa ashadu'ala illallah gini itu pertama yang kedua begitu ada kata Allah langsung ini Allahnya lewat gini nah, kedua, yang ketiga at atahiyat langsung ini tapi ada Allah gini berdeg Allah lewat meneng meneng Muhammad teko nge neng itu aliran ketiga aliran keempat tahiyat nguwenet terus nguwenet terus wah aliran keempat aliran kelima tak gak bisa mau nge revolusi roda atau bundar toh, toh itu. karena Ka'bah juga tawafnya juga bundar. Ngene apa ngene, Pak? Kayak tawaf. Ke jadi berlawanan dengan arang jarum jam. Saya itu ingin memperhatikan aliran yang keenam. Mbok Anda itu simpati kepada yang keenam ini daripada ribut soal yang 5. Yang keenam itu adalah orangnya ini babar pisan. soalnya ra duwe driji. Lagu iki Nglarak hatine wang seng tu gel drici ne, berdebat macam-macam orang kau ilingi wang seng rando drici, ngomong tak juet fasih nglarak hatine wang seng orang isang ngomong seng bisu, la ngono tak? Lade seng bisu kenger, terus piye isang solat ngono, terus piye kweki mbak, ano jaran kepang nesuk apa mangan beling, lu ke ano seko? kok dibitahke kowe iki wis ora ngekei sego no, nang wong-wong ra yo duwe sego mangan beleng nesu aneh yo anehane rasa sayang nang menungso apa menen coba ngobong menyan ra entuk sing nrentoki ngobong dhasmu lho kan ala malu bini ya wong ngobong menyan ki tergantung arep ngopo lah ngono to selera aromanya itu menyen yo ben to yo nek nah, aromaterapi apa? ngono kuwi ayo ana oh, no, wong sing senengane nyen menyan gitu loh wong seleranya selerane beda-beda dadi menyen kok nek nek kowe ngobong menyen dalam rangka berhubungan dengan jin dengan setan itu ada ayatnya tidak boleh tapi kowe iso ngarani iki hubungan karo roh halus apa kok kok ngarani berarti kowe dhewe tahu Amulannya rasa ngarani Maka prinsip kita dalam soal konflik yang seperti ini Menurut saya mari kita sadari kembali Proporsi hak dan kewajiban Hak dan kewajiban itu gini loh ya. Nek perusahaan, pemiliknya, ownersnya, RUPSnya Dia yang punya hak menentukan segala polisi perusahaan Kan gitu kan Direksi ya hanya pelaksana jadi direksi punya otoritas untuk melaksanakan Tapi tidak punya otoritas untuk bikin policy Demikian juga yang punya alam semesta dan manusia ini siapa? Allah, dialah yang berhak 100% mengharamkan, menghalalkan sesuatu Ulama dan negara hanya eksekutor Tapi bukan pihak yang mengharamkan Jadi kalau ada ulama bilang ini haram Berarti dia melancangi gusti Allah jadi itu dosa besar yang luar biasa <tuh> itu haknya saya setia Allah kok saya itu ke ngaram -ngaram ke. orang yang meluangkan keimangan mengharam-ngharamkan saya orang yang ke rezeki, orang yang kali, orang yang tidak witan, orang yang angin, orang yang gunung orang yang tidak ada segoro, saya orang yang mengharamkan kalau kamu berpendapat bahwa sesuatu itu haram, lengkap dong kalimatnya. Menurut pendapat saya, menurut tafsir saya, menurut ijtima saya, menurut interpretasi saya, Allah mengharamkan ini. Neng itu menurut pendapat saya. Kalau menurut Panjenengan tidak, monggo. Gitu kalimatnya, ojo langsung haram. Lagu yang Allah Subhanahu Wa Taala edisi biru. kan begitu, tolonglah kita tawadduk satu sama lain makanya saya tidak mau menjadi ulama, tidak mau jadi kiai tidak mau punya anak buah aku melok kanjeng Nabi, setengah mati, ngele kok elok, itu tidak tendang wengo. rasa melu aku, kita ini sibuk, itu tiba rasul, bareng-bareng itu ya, jadi saya senang sekali ada ulama sangat tawadduk biasanya ulama ini oh, wajar Ya, nak ulamae wes cedak karung gusti Allah. Aku terakhir kisah turunnya lagu untuk beliau ya. Ono Wangseng wes karung gusti Allah itu cedek banget. Musfriend. Allah jaga ah. PMT. Ah, aku melu solat pak. Ini orangnya tua dan sama Allah itu sudah nula sudah. Namanya juga teman dekat. Teman dekat itu kan, misalnya saya sama beliau ya. E, tadi pertama saya masih begini, begini begitu dapat lima menit saya mulai berani ngomong yang agak lebih rileks. Sekarang saya sudah berani upama beliau merokok langsung tak jupuk roke eh, wani. Karena sudah dekat hatinya. Nah si imam saya ini sama Allah sudah tauhid. Sudah menyatu ajur Jadi Dadi salat i syari'ae wis ora wis pitungan sama dengan anak yang dekat dengan bapaknya gandul, kadang-kadang ngentuti lah ora apa cedak kok bahkan balapan anaknya kalau anaknya lombantut untuk sing Dut nguntut kok ngunu pak ini lupa dididididid tak nah, ada kaya apa-apa tak kuih? karena kemesraan, karena keakrapan nah ini aku iki nemu imam yang melitar sore sore aku nunggang motor zaman biar saat ketemunya musholah aku leren aku melu sembahyang yang kuno kia ini kuih wistuwa kalau kusti Allah kuih jedak banget Lengi mami ini aku rasa nututi karena dia Ngene nebe miring. <tuh>. Allahu akbar. Mila ya rahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahman ar-rahim. Malik yaumiddin. Aduh mate aku. Wah, aku ning miring. Loh lo lo lo lo. sepanjang salat saya tidak ingat Allah blas. Lah imam kokor kokor Terus di musala di Jawa Timur selalu ada jendela kecil lah, di kiri kanan. Iku iya kena putu butuhai... wakil <tuhai> itu nasirat mustaqim aduh ya Allah, aku terus sambat menjelang tahiyyat akhir saya bilang sama Allah, ya Allah aku mohon maaf, sholatku pasti tidak sah karena sejak rokaat pertama tadi saya tidak ingat Allah tapi imamnya kaya ngunikui menari elah, ya aku lihat dia ya, rakyat ini. tadi saya berniat, nanti setelah selesai supaya saya tidak dianggap tidak sopan saya akan menyelesaikan mengikuti beliau sampai tahiyat akhir salam kemudian insyaallah saya akan cari musola lain wudu dan sholat maghrib lagi ngono wis tak niati ngono wis wis entek iki wektune wis dek assalamualaikum, assalamualaikum. aku lagi arep ngadek noleh dek Gusti Allah gak rewel kok raimu rewel ya melayu aku mas Wah, ngerti atiku wong ya ah, wis medeni-medeni Maka kita jangan salah sangka, jangan nuduh-nuduh. Kita selalu tawadz kepada orang lain. Kecobok imam sing imamingan gue sms. Aku berasa di Arab saya pak di Cetah itu nggak di Riyadh di ibu Arab Saudi. Aku jumuan nengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Titi titi titi titi ini Di bales Malik yaumet ini ya tomat ya aku wis <tik> Wis aku wis gak ngerti sah gak sah sing salah sampeyan nune aku wis <tik> Di Masjidil Haram begitu maka majelis ulama memproporsikan boleh apa tidak bolehnya sampai seberapa Rasulullah pernah tengah-tengah salat di rumah di kamar beliau Rasulullah itu rumahnya yang disebut rumah itu bukan rumah tapi kamar luasnya 4,80 cm lebarnya 4,60 cm di situ di ditempat, dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha di sampingnya rumah Ali sama Fatimah. Jadi rumahnya sangat kecil. Sangat kecil. Ono daya tok tok tok tok tok tok kanjeng Nabi pasti ngatanya sholat terus kanjeng Nabi interupsi buka saya sedang sholat tolong ditunggu sebentar terus meneruskan. Ora apa sebenarnya tergantung gitu kan asal ini masalahnya harus ada bahsul masail SMS termasuk tamu pora kan gitu lah nak iya nak pisang lah nak SMS yang 10 sujud ngene. lah ya angin lagi sholat oke ya Allah ya, ya Allah Berkailah kegembiraan saudara-saudaraku ini Semua kita berdiri bersama-sama Bapak Tolong maju semuanya Bismillahirrahmanirrahim Beliau akan memimpin doa Saya mohon berdiri di sini bersama saya Karena Bapak